Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi Min sururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah waman yudlil fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ عَمَّا بَعْدٍ مَأَسْرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَدِرِينَ رَحِيمَانِ وَرَحِيمَكُمُ اللَّهِ Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sebuah perkara penting yang ini merupakan amaliyah kita bersama Sebuah amaliyah yang membutuhkan juhud Kesungguh-sungguhan Membutuhkan kesabaran Membutuhkan adanya ta'awun Membutuhkan adanya kesamaan Pandangan Yaitu pembahasan tentang tarbiyah Pembahasan tentang tarbiyah Tarbiyah tul'aulad Pendidikan anak-anak Kalimat tarbiyah itu sendiri Sudah menunjukkan bahawasanya amaliyah ini Membutuhkan apa yang saya sebut tadi Karena tarbiyah itu dari robba yarubbu Yang maknanya menjaga, memperbaiki Atau robba yarbu, Yang artinya tumbuh Artinya tarbiyah itu adalah sebuah upaya yang panjang Di dalam menjaga anak-anak kita Mengarahkan anak-anak kita Membimbing anak-anak kita Menasihati mereka Menjaga mereka alal fitrah Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh Seperti itu harapan orang-orang yang beriman Rabbana hablana min azwajina wa dzuriyatina qurta'ayun, wajalna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu, agar anak-anaknya, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh, yang menyejukkan pandangan. Anak-anak soleh yang disebutkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, ilhamat al-insanu ing koto Jika seorang mati akan terputus amalannya, ilhamin salatin kecuali dari tiga: sodakotin jaria, sodakor jaria, awil min yuntafa ubi atau ilmu yang diambil manfaatnya waladin salihin yadulah atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Inilah tujuan dari tarbiyah. Sebuah upaya yang panjang yang butuh juhud, butuh kesungguhan, kesabaran. Istiqamah, istimrar. Naam. Ini ma'asurul muslimin rahiman rahimakumullah Pembahasan yang akan kita bahas bersama Ketahuilah bahwasanya Pada asalnya Ala aslu Pada asalnya tanggung jawab tarbiyah itu adalah pada orang tua Saya sebagai al-ab Saya sebagai ayah Anda sebagai abak Anda sebagai ummahat Itu asal tanggungjawab yang semestinya kita pikul Sebagaimana kita dengarkan dalam firman Allah SWT Ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum Wa ahlikum nara Wa kuduhan nasu al hijara Alayha malaikatun ghiladun sidad La ya'sun allaha ma amarahum Wa yafa'aluna ma yu'marun Wahai orang-orang beriman Dipanggil orang-orang beriman itu oleh Allah U'anfusakum Jagalah diri kalian Wa ahlikum Dan keluarga kalian Istri-istri kalian, anak-anak kalian Naro dari api neraka Yang Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu Ayat ini Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Adalah perintah Kepada kita Untuk menjaga keluarga kita Dan anak-anak kita Fahadha dalilun Ini dalil bahwasannya Kitalah yang bertanggung jawab Fil asal Berkata Para Sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Nabi Allah Taala dan yang lainnya, ketika menjelaskan ayat ini, apa yang dimaksud dengan jagalah diri kalian dan keluarga kalian? Ayat maksudnya adibuhum, wa alimuhum, didiklah mereka. Jadi tugas anda, tugas kita sebagai Al-aba' wal-umahat addibuhum Didik mereka Alimuhum Al Ajari mereka Addin agama ini Didik mereka untuk mengenal Allah subhanah Didik mereka untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Didik mereka, ajari mereka untuk mengenal agama Islam Ajari mereka sholat, ajari mereka kiraatul Qur'an Itu tugas kita sebagai abak wal ummahat Demikian pula ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah Hadis Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang tua punya tanggung jawab Terhadap anak-anak kita dan akan ditanya oleh Allah Subhanah Kata Rasul alihi salatu wassalam Kullukum ra'in Wa mas'ulun an ra'iyatihi Kalian semuanya adalah ra'in Pemimpin Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Dan kalian semuanya akan diminta pertanggungjawaban Atas apa yang kalian pimpin Al-imamu ra'in Seorang imam Seorang raja Seorang wali Waliul amr Ra'in adalah pemimpin Wa mas'ulun an ra'iyatihi Dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya Wa rajulu Fi ahlihi Wa maslu wa dan seorang laki-laki adalah pemimpin fi ahlihi pada keluarganya istrinya anaknya wa dan dia akan diminta pertanggungjawaban an atas apa yang dia pimpin Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Lima Mutrimidzi rahimahullah Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah sailu kulli rawin ammastarahu ahaviva ambayya hatta yus alarajulu an ahli baitihi kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah sailu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap yang memimpin atas apa yang dipimpinnya, atas apa yang di bawah tanggung jawabnya. Ahafidhah, apakah dia menjaga amdhaya atau dia menyanyiakan. Hatta yus'al ar-rajul sampai seseorang itu akan ditanya oleh Allah an ahli baitihi. Tentang ahli baitihi. Istrinya, anaknya, kita yang akan ditanya Masirl Muslimin rahimani warahimakumullah. Fahamil ayat maka ayat ini dan hadis yang telah kita dengar bersama menunjukkan bahwasannya masuliyatul terbiyah tanggungjawab terbiyah itu sebenarnya naam adalah tanggungjawab kita sebagai orang tua. Naam. Dan memang ma'asyur al-muslimin Rahiman rahimakumullah Peran orang tua itu sangat besar Dia yang menjadikan anak itu Menjadi Yahudi, nasrani Atau Majusi Menjadi sebab Kata Nabi al-salatu wassalam Kullu mauludin Yuladu alal fitrah Setiap yang lahir itu Terlahir dalam keadaan fitrah Hai Islam Faabawahuyuhawida nihi maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi. Auyunasiranihi atau menjadikan anaknya nasrani. Auyumajisanih atau menjadikannya majusi. Naaam. Maka maasirul muslimin rahimah nurahimakumullah. Hal ini wajib untuk selalu kita ingat. Bahwasanya Kitalah sesungguhnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita dan anak-anak kita. Naam. Terkait dengan tarbiyah ma'asra al-muslimin rahimani wa Kita sebagai orang tua bahkan seluruh kaum muslimin membutuhkan saudaranya. Untuk mewujudkan sebuah cita-cita Termasuk di dalam pendidikan anak Terbiatul awlat Kita merasakan diri kita sebagai orang tua lemah Ada sisi-sisi ketidakmampuan Ada sisi keterbatasan yang ada pada diri kita Sehingga kita pun berusaha untuk Mewujudkan adanya ta'awun Fit terbiah Membutuhkan orang lain Seorang suami membutuhkan istrinya Membantu dalam tarbiyah anaknya Mungkin kita juga membutuhkan orang lain Seorang mudaris Seorang alim Untuk mendidik anaknya Sebagaimana kisah ummu sulaim radhiyallahu taala anha ketika datang kepada nabi ali shalatu wasallam membawa putranya anas bin malik ketika nabi ali shalatu wasallam sampai ke kota madinah saat beliau hijrah datang ummu sulaim kepada nabi ali shalatu wasallam membawa putranya anas yang ketika itu masih berumur 7 tahun dalam sebagian riwayat atau pendapat para ulama Beliau berumur 10 tahun ketika itu Ala kulli hal Belum balik Anas bin Malik Datang Umus Sulaim kepada Nabi Alaihi salatu wassalam Dan beliau menginginkan pendidikan terbaik untuk putranya Anas Maka datang beliau kepada Rasul Alaihi salatu wassalam Dan berkata kepada Rasul Ya Rasulullah hadha Anas ini Anas Yahdumuka Saya bawa Anas ini untuk berkhidmah kepadamu Naam, menjadi khadim Pembantunya Nabi SAW Dan tentu saja akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Yang ini maksud dari Ummu Sulaim Agar Anas bin Malik Belajar dari Nabi SAW Mendapatkan tarbiyah manusia yang terbaik Mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Dan memang Anas bin Malik Merasakan itu Selama 10 tahun Sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Menjadi khadim Pembantunya Rasul alaihi salatu wassalam Asros 10 tahun Naam dan diantara keberkahan dan kebaikan yang didapatkan oleh Anas bin Malik adalah Doa yang dipanjatkan oleh Rasul alaih salatu wassalam Rasul berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Anas dipanjangkan umurnya Diperbanyak hartanya Diperbanyak anaknya, keturunannya Diberi maghfirah ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi Wa qat istajawallahu subhanahu dakwahat ar-rasul alaihi salatu wassalam. dikabulkan doanya rasul sallallahu alaihi wasallam Anas memiliki umur yang panjang lebih dari 100 tahun dan anak beliau lebih dari 100 harta beliau juga dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa taala dan beliau diberkahi hidupnya dan menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Min al Muktirina fi Riwayatil Hadis. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Di antara tujuh sahabat. Termasuk Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan beliau juga. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di babil faedah dan mundaqarah di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah hadis qudsi yang sangat bermanfaat ma'asyrul muslimin rahimanurrahimakumullah yang menunjukkan keutamaan tauhidullah Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam, "La'a ta'itani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusriku bi syai'a, la'aytala ataitu ka Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibnu Adam, "Seandainya kalian datang kepadaku, kalian mati dalam keadaan berjumpa denganku, Membawa dosa sepenuh bumi Namun kalian datang Dalam keadaan tidak menyekutukan aku Dengan sesuatu apapun Dalam keadaan mentauhidkan aku La ataituka biha magfirotan Sungguh aku akan ampuni dosa-dosamu Sepenuh bumi pula Tauhid Yukafirubihidhunub Menjadi sebab Dihapusnya dosa Adal hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu r.a. Terwujud harapan Ummu Sulaim. Ketika beliau membawa Anas bin Malik kepada Rasul alihi salatu wassalam. Jelas tidak bisa dibandingkan terbiah beliau, Ummu Sulaim, dengan terbiah Rasul alihi salatu wassalam. Ada kesempatan untuk menitipkan Anas bin Malik kepada Nabi alihi salatu wassalam. Untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan tarbiyah. Dititipkanlah Anas bin Malik kepada Nabi alaih salatu wassalam. Wa sara'aliman wa faqihan min ashabir Rasul alihi salatu wassalam. Kembali kepada diri kita ma'asyurul muslimin rahiman rahimakumullah. Kita sebagai orang tua terkadang dan sering melihat diri kita tidak mampu. Ada keterbatasan waktu. Dan yang lebih mendasar adalah keterbatasan kemampuan kita. Saya mau mengajari anak saya baca Quran, saya sendiri tidak bisa baca Quran. Saya mau mengajari anak saya bagaimana tata cara sholat, saya sendiri baru belajar bagaimana sholat. Saya mau mengajari anak saya nahwu soraf, saya tidak bisa nahwu soraf. Belum lagi waktu yang terbatas. Belum lagi mungkin kesibukan-kesibukan yang lain. Sehingga ma'asurul muslimin rahimani wa rahimakumullah minni amillahi alayna termasuk diantara nikmat Allah atas kita semuanya adalah adanya orang-orang yang siap dan mau bertahawun dengan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Dan itu diantara nikmat Allah yang wajib kita syukuri mahasurah al-muslimin. Dulu banyak a'immah para imam. Naam. Lahir dalam keadaan tidak memiliki orang tua, yatim ya ini. Atau meninggal ayahnya ketika masa kecilnya. Taib. maka <tuh> sang ibu meminta tolong kepada Alim pada ulama Yang ada di sekitarnya untuk Mendidik putranya Seperti kisah Imam Musyafi'i rahimahullah Bagaimana terlahir dalam keadaan yatim Dan fakir nah, Sang ibu Tidak membiarkan sang putra Untuk tidak mengenyam pendidikan Dengan keterbatasannya Fawwakohu Allahu Subhanahu. Allah memberikan taufik dimudahkan untuk mendapatkan alim, mendapatkan guru yang mendidiknya. Dan banyak kisah maasirul muslimin, rahimah nurahimakumullah yang menunjukkan pentingnya butuhnya taawun fiter dia. Dan ketika kita mendapatkan adanya Orang yang mau bertauan dengan kita untuk mendidik anak-anak kita, fahami nikmatun aldiyah. Ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Termasuk di antara nikmat Allah adalah adanya maahad. Terkadang orang yang mau membantu kita adalah individu. Terkadang individu. Misalnya saya punya saudara, yang saudara itu. Belum punya anak misalnya Sudah anakmu tak didik sini didik, didik di rumahnya Seperti anaknya sendiri Dan dia punya kemampuan diajari Ulu muddin. Ada orang yang mau membantu kita Minal afrod Dari pribadi-pribadi Terkadang Yang membantu kita adalah sebuah lembaga Yang terkumpul di dalamnya Majmu'ah minal nas Majmu'ah minal mudarrisin wal muallimin Yang terkumpul di dalamnya Beberapa orang mudarrisin Beberapa orang muallimin Naam Seperti ma'ahid ahli sunnah Yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Tumbuh berkembang di negeri ini Dan kita berharap memohon kepada Allah Agar Allah memberkahi Ma'ahid ahli sunnah dan menyelamatkan dari semua makruhil termasuk mahati ma ini ma surah muslimin rahiman rahimakumullah min nikmatillahi alaina sehingga kita sebagai orang tua sedikit merasa lega saya katakan sedikit merasa lega agar jangan sampai lupa dengan apa yang kita telah ingatkan bahwasanya asal tarbiyah Asal tanggung jawab adalah kita sebagai orang tua. Kita sedikit lega ketika mendapatkan ada orang yang mau bertahun dengan kita. Taawun alal birri wa Kita sedikit lega ketika kita mendapatkan tempat untuk kita menitipkan anak kita belajar. Di ma'ahid ahlus sunnah wal jamaah. Dan di ma'ahid itu... Terjadi proses tarbiyah. Nah, tarbiyah itu sebuah proses. Tadi seperti telah kita sebutkan. Bukan sesuatu yang instan jadi. Tapi sebuah proses ma'asirul muslimin rahimanu rahimakumullah. Yang panjang. Dan butuh juhud kesungguh-sungguhan. Butuh kesabaran. Istimror wal istiqamah. Naam. Di ma'ahat itu anak-anak kita mengalami sekian banyak proses. Proses tarbiah. Nah, nah, disini ma'asur al-muslimin rahiman rahimahkumullah harus ada kesepemahaman. Ada sinergi, kecocokan dan juga kerjasama yang baik. Antara orang tua dengan mudaris. Antara orang tua dengan lembaga pendidikan Ya'ani ma'ahat ahli sunnah Dan hukumnya wajib Bukan bisa ya bisa tidak Atau suka-suka ya. Kadang ya kadang tidak anda punya anak di ma'had, ma saya punya anak di ma'had. Ma Sama-sama kita ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Kita ini banyak kelemahan sehingga butuh orang lain untuk membantu kita. Bertta'awun di dalam tarbiyah. Naam. Nah, nah di sini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya sebagai orang tua untuk seiring sejalan dengan ma'had Di dalam tarbiyah anak-anak kita Dalam proses itu nah, Kita sebutkan contoh misal Sebuah contoh Di antara wasilah tarbiyah Di antara wasilah tarbiyah adalah Kuduah hasanah Ini contoh Di antara wasilah Ya Media untuk mengajari Anak-anak kita Adalah kuduah Hasanah, toladan yang baik Jangan kita kemudian Sebagai orang tua berpikiran Cukuplah mudaris Dimahat sebagai contoh dan toladan Saya di rumah orang tua Tidak apa-apa tidak Ini contoh tidak sinergi Tidak gatuk Tidak nyambung Semestinya kita sebagai orang tua Sebagaimana berharap Mudaris anak-anak kita adalah Kuduah bagi anak-anak kita Kita pun sebagai orang tua Harus berusaha menjadi kuduah bagi anak-anak kita Naam Di ma'ahad Mudaris mengingatkan anak-anak untuk Sholat tahiyatul masjid Kalau anak-anak kita masih marhalah Ibtidaiyah kan berarti sholatnya Di sini mungkin sholat apa Duhur kan demikian Subuh di rumah bersama orang tuanya Subuh, asar, maghrib, isyak di rumah Bersama dengan orang tuanya Adabun di ma'ahad adalah sholat apa? Zuhur. Taib, ketika sholat zuhur Anak-anak setelah dari fasal, dari kelas Masuk ke masjid Ayo anak-anak sholat kobliyah Atau sholat tahiyat masjid. masjid nah, Itu ketika di ma'ahad Anak-anak mudah Karena diperintah oleh gurunya dan melihat gurunya juga demikian. Tapi kemudian feel baik di rumah. Orang tua juga harus memberikan contoh. Solat asar berangkat ke masjid bareng sama anaknya. Ayo nak ke masjid. Ya, umur 8 tahun, 10 tahun misal. Taib di masjid ketika solat asar orang tua langsung duduk. Nah, kemudian sang anak lu, bi kok duduk? Ah oh, ini sunah kok. Dulu aja enggak apa-apa. Ya. Ini tidak tidak sejalan ini namanya. Baik. Didukung apa yang sedang dilakukan sebuah proses membiasakan ini juga proses yang lain. Qudwah hasanah ya, akan semakin menjadi sebab berhasilnya tarbiyah. Melihat orang tuanya di rumah yusalli. Melihat orang tuanya di rumah yaqra'ul Quran melihat orang tuanya di rumah juga belajar membaca kitab, yakni buku, juga berusaha belajar a, ba, ta, sama-sama baru belajar. Anak akan merasa api juga belajar. Saya juga harus semangat. Ini contoh makna Al-Muslimin al rahimani warahimakumullah. Kudwa hasaba. Sebagaimana saya orang tua berharap Mudaris, guru-guru menjadi kudwah Toladan yang baik bagi anak-anak kita Maka sudah semestinya kita sebagai orang tua Juga menjadi kudwah di rumah kita masing-masing Naam Kemudian ma'asyur muslimin Rahiman rahimakumullah Di antara bentuk upaya Sinergi antara Orang tua dengan ma'ahat Atau mudarris Adalah berusaha untuk Ya, senantiasa berupaya menjadi makhad tempat anak kita belajar itu menjadi makhad yang baik. Dalam segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Naam. Wabillahi taufiq. Ya ini kita tahu ma'ah muslimin Ma'ahid kita ini bukan ma'ahid yang telah jahiz Telah siap segala sesuatunya Terkadang terbentuk karena Kondisi keadaan Ada sebuah kisah betul-betul terjadi Ma'ah sural ikhwan Nah beberapa ikhwan di suatu daerah terpencil Anak-anaknya sudah lumayan Ada berapa anak ya. Toib ada mungkin 10 anak, 15 anak 6. Sekitar itulah Ini mau belajar di mana anak-anak? Toib Siapa yang ngajar? Ya kalau anak-anak kita ini belajar di tempat-tempat yang Tidak diajarkan akidah, sohiha Justru diajarkan hal-hal yang merusak agamanya Tentu ini bukan solusi Diajar untuk berdendang Ya diajar untuk bercampur baur laki perempuan, nah dan seterusnya tentu itu bukan solusi. Maka solusinya coba bagaimana kita membuat tempat pendidikan ala kadarnya, rumbel, rumah belajar istilahnya demikian. Siapa yang mengajar? Oh diambil beberapa ikhwan yang mungkin mampu, ya kamu bisa ngajari apa namanya cara baca Quran. Saya baru belajar. Apa namanya jilid satu Aisar misalnya Sudah gak apa-apa Adanya kamu Ajari jilid satu Saya kalau ngajar bahasa Arab Paling ufrodat saja Gak apa-apa kamu nah, ya. Orang tua harus paham Bahwasannya ma'ad ini Rumah belajar ini muncul Karena Hajat Sehingga muncul apa adanya Kemudian setelah itu saya sebagai orang tua Tidak punya perhatian terhadap ma'ahat itu Ini salah besar Kita punya cita-cita Oh sudah ada rumbel Insya Allah anak saya akan bisa baca Quran Anak saya akan ini akan itu Tenang Tanpa memikirkan bagaimana Agar ma'ahat ini semakin baik Tambah baik Tambah pengajar Ada musami' Ada fasilitas yang lebih. Kalau tidak ada pemikiran ini pada orang tua, maka ini sesuatu yang kurang dan cacat. Nah, semestinya saya sebagai orang tua, ya, Taib, juga ikut bertahun. Bagaimana agar ma'ahat yang ada ini terus, apa namanya, Bertambah baik Banyak hal yang bisa kita lakukan Para awliya Untuk ma'ahat kita Di tempat anak kita belajar Banyak yang bisa kita lakukan Sesungguhnya Nah, kalau mau jujur Kita coba lihat ma'ahat kita Apa yang kurang atau terkadang bukan kita yang menyampaikan Tapi ma'ad Kadang ma'ad mengumpulkan orang tua Ini ajakan yang semestinya kita sambut Ajakan yang semestinya kita sambut Misal ya, Ada sebuah kasus Anak-anak kita ini terlambat sholat Terlambat sholat Ternyata sebabnya adalah Karena memang ya, kurang WC WC-nya kurang Nah kenyataan yang ada kita lihat Satu WC antrenya 15 orang Misal Padahal dia bangun ya 15 menit sebelum adhan 15 menit sebelum adhan, itu Termasuk sudah bagus itu. Sebelum adhan subuh 15 menit Bangun misal Atau setengah jam sebelumnya Dia inginnya setengah jam sebelum adhan Dia bisa wudhu Dia bisa sholat witir Tapi antrenya 15 orang 15 orang ini hajatnya macam-macam Ada yang harus di dalam WC sampai Taruhlah 5 menit 5 menit x 15 berapa? Berapa? 5 x 15 1 jam lebih ya atau enggak? Ya sudah komat itu nah, Sudah komat Artinya Dia tidak bisa kemudian Yang antrian terakhir Jangan disalahkan kalau dia terlambat Nah, di situ mungkin orang tua dipanggil oleh ma'had. Untuk kebaikan tarbiyah coba kita tambah. Kita tambah enam. Muridnya 30 misalnya WC-nya cuma 2. Tambah 1 WC atau tambah 2 WC jadi 4. Antriannya berkurang. Jadi 7. Hal yang sepele namun tidak sepele Mas Saudara Memperbaiki proses tarbiyah Memperbaiki proses tarbiyah Naam Ini perkara yang kedua Yang semestinya juga ada sinergi Antara orang tua dengan mudaris Dengan di samping kita sebagai orang tua Menginginkan ma'ahat menjadi kudwah Kita juga berusaha sebagai orang tua Menjadi kudwah Kemudian kita punya perhatian terhadap ma'ahat Karena kita tahu ma'ahat itu terkadang Muncul dan memang Kebanyakannya tidak muncul dalam keadaan sempurna ada yang kurang, ada yang apa harus ditambahkan di situ masalah muslimin butuhnya perhatian kita sebagai orang tua untuk juga memberikan andil terhadap ma'had. Taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalatan kita tambah sedikit, insyaallah. Ma'asyir al-muslimin Wal-muslimat Ikhwati wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Di antara hal yang Diperlukan Oleh kita semuanya sebagai orang tua Untuk Terwujudnya kebaikan terbiah Adalah yang ketiga Baiknya kita Di dalam Bekerja sama dengan ma'ad Ketika mendapatkan masalah pada Anak-anak kita Nah, seperti telah kita sebutkan Tarbiah itu sebuah proses Yang panjang, butuh juhud Butuh kerja keras Ya, butuh kesabaran. Terkadang kita mendapatkan ya masalah pada anak-anak kita. Toyib, apapun masalahnya, mungkin tidak bisa kita sebutkan karena banyaknya masalah. Tetapi kesimpulannya ketika ada masalah tentu butuh solusi kan demikian. Tentu bukan merupakan perkara yang bijak, bukan hal yang bijak kalau kemudian orang tua ya menimpakan kesalahan kepada mudaris anaknya. Ini gara-gara antum ini, mudaris ini gara-gara pondok. Jadi seperti ini. Nah, atau ya demikian pula sebaliknya ya uh, tidak ada apa namanya keterbukaan pada maahad ketika ada masalah menimpa anak didik yang dibutuhkan adalah kerjasama di dalam menyelesaikan masalah taib ada musyawarah ada upaya untuk Mengetahui sebab Permasalahan Ada upaya untuk mencari solusi Naam Ini mahasil muslimin Rahimani rahimakumullah Dihadapi dengan ketenangan Dihadapi dengan musyawarah Sehingga didapatkan hasil yang Baik insyaallah ta'ala Naam Ikhwatil kiram Rahimani wa rahimakumullah Eh, terkadang ada permasalahan anak Yang muncul karena Kurangnya perhatian dari kita sebagai orang tua Terkadang Karena saya sendiri orang tua yang kurang perhatian Terkadang ya. Taib. Atau Pondok kurang perhatian Tapi coba dilihat kenapa kurang perhatian oh Ternyata Satu musrif megang 20 anak ya Memang wajar Tayyib, asyahid As intinya ma'asir al muslimin bagaimana kita bisa apa namanya duduk bersama ya, dengan e, mutaris, dengan ma'had dan akan sangat baik ma'asir al muslimin ketika upaya menyelesaikan masalah itu dilakukan sejak munculnya bibit masalah. Tayyib mungkin ini masih terlalu global ma'asir al muslimin tetapi semoga difahami. Menyelesaikan masalah ketika masalah itu masih bibit, itu lebih ashal lebih mudah. Daripada ketika masalah itu sudah besar, lebih berat, lebih sulit. Nah, disinilah pentingnya kerjasama, informasi terbuka antara seorang ayah dengan wali kelas misalnya, seorang ayah dengan ma'ahat atau ma'ahat dengan, ini perlu ada dibuka keran informasi yang dengan itu akan semakin apa? Baik kerjasama Naam Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Jangan dibiarkan permasalahan sudah membesar Sehingga permasalahan itu Semakin sulit untuk diselesaikan Intinya Bagaimana ada kerjasama yang baik Antara orang tua dan mudaris Orang tua dan ma'ad Di dalam Menyelesaikan setiap masalah yang ada Terkait dengan anaknya Karena anak itu sekali lagi Tanggung jawab saya Dan sudah semestinya orang tua itu Sejak awal melihat Perkembangan anaknya, harus Taib. Walaupun tidak ngajar Karena dia punya kesibukan Tapi setiap anak pulang ke rumah hari ini Kamu apa pelajarannya Coba dilihat bukunya Ya. Hari ini apa hafalannya Dan seterusnya Ini kalau sejak awal kita selalu bertanya kepada anak kita Selalu bertanya kepada mudaris Terus diiringi ini kan sebuah proses Maka insyaallah ya, Akan menjadi baik hasilnya Insyaallah Karena kita orang tua itu tidak kemudian melepas Karena kita sadar bahwasannya tarbiyah itu adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua, sehingga setiap hari kita melihat bagaimana perkembangan anak. Nah, Semisnya setiap hari, setiap hari, setiap saat. Nama, wabillah itu. Kemudian maasiral muslimin rahimah rahimakumullah sebagai penutup barangkali, karena sesungguhnya permasalahan tarbiyah ini permasalahan yang sangat kompleks. Ya panjang sesuai dengan asal katanya tarbiyah sebuah proses yang panjang. Kita nanam pohon saja ingin mendapatkan buah yang baik. Bagaimana kesulitan dan kesusahan kita? Nah orang punya kebun korma misal itu untuk mendapatkan hasil panen yang baik prosesnya juga. Luar biasa Bagaimana memilih bibit Yang bagus Bagaimana memilih tanah yang bagus Bagaimana pengairannya Penyakitnya diperhatikan Terus demikian ketika mulai berbunga Dikawinkan bunganya Sebuah proses Itu urusan duniawi Yang kita tidak Ingin gagal dalam panen Sehingga kita setiap saat melihat Setiap saat memperhatikan Lalu bagaimana dengan urusan anak-anak kita Nah Sebuah proses yang panjang Masyarakat muslimin Permasalahan yang kompleks Yang banyak Yang kesimpulannya membutuhkan juhud Kesungguh-sungguhan Kerjasama yang baik Antara orang tua dengan ma'ahid Dengan ma'ahad Sehingga Hal yang terakhir yang dengannya saya tutup Dengannya adalah Betapa butuhnya kita kepada Ma'unah atau aun bantuan dari Allah Subhanahu. Karena sekali lagi masyaral muslimin sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Karena tarbiyah itu urusannya adalah qulub, hati dan hati itu biadilla jalalahu ala. Hidayah biadilla subhanahu Nah, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada diri kita semuanya, memberikan taufik kepada anak-anak kita di madrasah, memberikan taufik kepada guru-guru anak kita dan enggaknya masing-masing kita saling berterima kasih, bersyukur kepada yang lain. Bukan kemudian nah, tidak ada syukur, tidak ada terima kasih. Nabi mengajarkan kita untuk memberikan apa namanya balasan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang sepadan. Atau kalau tidak doakan jazakallahu khairan. Ini sebuah adab yang diajarkan oleh Rasul ali sallallahu wasallam dan terkhusus terkait dengan makhat ini ikhwan, butuh untuk kita saling bekerja sama sekali lagi dan menjaga kita semuanya untuk senantiasa berada dalam bimbingan Eh, agama yang mulia ini Saling mendoakan, saling membantu Dengan itu insyaallah ta Tarbihan anak-anak kita membuahkan hasil Bi'idnillah azza wajalla. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan Apa yang berupa isyarah ini bermanfaat dan bermanfaat Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh